menangan dewe KB-kB di Bi ake KB-KB diharamke KB-k be di kafir ke soale apa dolane kurang adado turun kurang begu kancane kurang Oke kopine kurang kentel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihil al mujahidin al -tahirin. amma ba'du Hadratal muhtaramin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 maka ibu bapak rahimakumullah. akumullah banser lungguhukur apa-apa ya lemu ngatep jagung bay banser duduk aja gak apa-apa pak polis ini ya pada baik penyung curiga karo polisi ini kaya. Kenapa pakai masker? Apakah karena takut dengan corona atau merongos? <laughs> ini kayaknya. Bagaimana cara pandang Islam mensikapi corona? Kita lihat Al-Baqarah ayat 155. Bagaimana kemudian Allah mengatakan walanabluwanakum bisyai'im minal khawf waljū' wa naksi minal amwal wal anfus wath sabirin wa Ke cangkeme ngapa ya? Monggo hmm. yang di sana duduk aja nggak apa-apa. <Sessizlik> Kalau kita lihat ayat ini, manusia itu nggak akan pernah lepas dari ujian. Semuanya diuji oleh Allah.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 Yang tidak punya anak, namanya siapa? Bu, iki Wang Pakalongan masalah ngerti. Bujoni Ibrahim sedang di anak jaring ikim bahaya. Oh, orang. Lama-lama saya berdiri loh ini. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri atau duduk? duduk. Berdiri. Itulah cewek, dimana-mana suka yang berdiri. nabi ibrahim diuji oleh allah dengan istri yang tidak bisa hamil namanya siapa? Siti? Siti? ini jawab hajar, kini jawab sarah iki yang pekok sopoh eh tolong yang dilihat yang di atas jangan di bawah masa kamu ngerasainya, oh sarungnya lucu Wah. apa meneh menang saya tanya Istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak namanya Sarah apa Hajar? Iki kepiye Mumet ndasu. Ki cah Ali selawat. Oh, Ali Solawat. Oh. Istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak namanya Hajar apa Sarah? Hajar apa Sarah? Sarah. Kowe kak nonton sinetron ya? Ini juga bintang sinetron sekarang jadi tim YouTube saya. Dulu pernah main film judulnya Beranak dalam Kubur. Jadi <laughs> diuji Sarah nggak punya anak akhirnya apa? Luar biasanya seorang Sarah, Wai Ibrahim. Saya tahu engkau pengen menggendong seorang anak maka aku izinkan engkau untuk menikah lagi. Bu, ono bawang widok ngongkon sing lanang kon rabi meneh kecuali Sarah. Bu.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 Oh, ada orang itu ada orang itu. Yaudah, saya pindah ke sini ya. Sini gak usah dilihat ya. Codot, codot. Duduk, bu. Duduk. Ini ngono, itu. Ada orang yang lana, ada orang yang lana, ada orang yang lana, ada orang yang lana. Mulai Alah, alah, alah. Wes lah ya. Cangkeme temen ya. Hmm. Eh, ande. uh, Tapi wong aneh Alis kerokan, hidup sambungan. Irung suntikan. Untu pageran. Ketok dhuwur mergo sandal Ya susu ketok gedhe ganjelan. Wong wedok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 Maka kalau kamu dibully dasar, kamu jumblo kamu jawab, sorry, aku jumblo bukan karena enggak laku, tapi karena memang enggak ada yang mau. Mm. Keren. Saya dulu zaman kuliah, enggak pernah pacaran. Kenapa? Bukan karena saya enggak mau, karena enggak ada perempuan pun yang mau dengan saya. Tapi saya enggak sakit hati, hari ini semua cewek melihat saya. Karena aja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 Walju wanak siminal amwal, diuji oleh Allah dengan apa? Berkurangnya harta. gara-gara kita gak bekerja, gak punya pemasukan, maka PDP (pendapatan depending) rapi Ingat bapak, penyebaran virus corona itu sekarang salah satunya melalui uang. Maka kalau bapak-bapak sayang dengan istrinya, tolong istrinya jangan dikasih uang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 Saya bilang sama istri saya, "Beb." Kan kan beliau saya apa namanya berobatnya di Malaysia, Pak. Ya udah kamu berangkat ke Malaysia, saya kasih ATM. Saya bilang sama dia, "Kamu niatnya jalan-jalan saja jangan berobat biar dia fresh karena sak sakitnya agak berat. Tapi alhamdulillah hampir sembuhin. 90% sudah sembuh. Enggak kamu jalan-jalan ke Malaysia, jangan diniati berobat, tapi diniati belanja saja, tak kasih ATM, tapi enggak tak kasih PIN."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 takut dengan korona itu boleh tapi jangan berlebih-lebihan betul ada kalanya mohon maaf kita takut dengan korona tetapi ajal menjemput kita tidak karena korona karena orang itu besok matinya karena sebab apa di lauhil khilmahfud sudah ditulis sudah ada tulisannya di lauhil khilmahfud disebutkan banser yang berada di tangga panggung matinya bukan karena korona Matinya karena apa? Karena kelamaan duduk di tangga. Bisa jadi. Mati. Kita nggak pernah tahu. <tuh> Masih raih jomblo yeah. ya. Sialah Teorinya anaknya Nabi Adam Kobil dan Habil. Anaknya yang ganteng dapat istri yang jelek. Anaknya yang jelek dapat istri yang cantik. Ah kan Rai mulek. Insya Allah, sesuatu remuk, <tuh> kenapa kemudian kita harus bersabar, ayat selanjutnya, Al-Baqarah 156, Allah mengatakan apa, Al-Ladina Ida hum Musibah, Qalu Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un, kembalikan semua kepada Allah, Maka saya survei gara-gara corona orang semakin dekat dengan Allah. Tapi juga lucu kemarin pada protes sama pemerintah. Kita protes sama pemerintah. Kenapa kita nggak boleh ke masjid? Kenapa kita nggak boleh pengajian? Saya cuman tersenyum. Alah cangkem mulele. Wingi ora corona ora gelem mangkat Mbak masjid. Masa saiki dilarang kue protes. Ndobos. Küçenengi Tony, Boster Waton, Munindo, Bose, Banter. Nyatane, sekarang boleh ke masjid, masjid tetap sepi. Jadi wong kok anone mau golek-golek salah pemerintah, toki cangkem bosok. Kayak hari ini di Jakarta muncul kami, apa itu Pak? Koalisi, aksi, menyelamatkan Indonesia. Seng mau selamat kiki, rasain Indonesia, Rai Mu Dewi kalo selamat no.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 Los Jo lanjut lanjutleh mu maat Tutuk no seneng mu rasah mikir Akirat nanging eling yen Izrael nakono Kabarmu tandaning hiku ora rindu nanging kangen banget jabut nyawamu modyar kowe iso nabiira badok <gülüyor> bahaya <gülüyor> mangan bang Çak selawatamla mbadokba, ne <San> gomah <-tuhu> bu cüni ramazak ya? <San -tuhu> los dol bareng bareng menawai tambah sedak kalygus Gusti Allah betul, sing di loske ora okay. los versi Gus Miftah. <San> Turunan <-tuhu> cintaku padamu seperti kamera maksudnya apa? fokusnya hanya ke kamu yang lain ngeblur matane. kalau si ire mungkin jenengan sulawatnya hei tabui iya senguit aku ratu nanana garene malah dipeg deh <tuh> itu pria nanti kandani malah cenggesen aku sekitar nunggu lah ya garene maning tiba -tuh. <tuh> Los tang oh. lanjut lemu masih tutukno senengmu rasah mikir akhirat nanging elingana no yen Izrail nakono kabarmu tandaning iku rindu Nanging, pengen banget, jabut nyawamu. Nyawane siapa? Iya, yeah. <gülüyor> selawatan. Tabui. Bisa berak. Uh, dar bukane baye. Aba dibalek. Injong nabuya, pak mengacin gene. <gülüyor> yeah. Iya. goblok temen ya. Wong nyonyo meneng malah gebug-gebug-gebug bae. Muhammad Ndase iki hadroe <gülüyor> iki. Ayo iso melagu apa? Sambal terasi happy asmara. Isane apa? Kartonyono. Ditinggal rabi. Oh, wis suwe ditinggal rabi. Ayo nasihatin iki wae yo. Ora iso giyebuk. Salawat Nabi Muhammad Ziyat. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama Sing kaya ndangdutan ka plek Oh klasik Yus Nggak jadi baik Mumet indah Isone Isonel la, klasik lagu apa? Hah? Apa? Hah? Isonel apa? Malah rembukan Nengkeini tampil ora rapat Mus badokan oke okay temen Orası nabu goblok goblok <gülüyor> Selamat singgambang meyo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 Teribada kamu nikah dengan gadis, tapi rasa janda. Itu ngapa maning hp ini ya? Hp ini cross pegaya. Kami cinta tanah air. Bangoa Indonesia yang ini masang gendera, merah belas ya. Ayo sing bungae lunas. meteng. Kami cinta tanah air Kami bangga jadi bangsa Indonesia. And Nek kabeh sik ireng apa vokalisi? Lanjutane ee Goblok <gülüyor> temen ya. Lho lho lho lho ayo. Nanan kiai ne milenial sing ngiringi kolonial kepri <gülüyor> Tak apa, apa ya keba <gülüyor> Daha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 sing menangan dewe KBk bedi Bike KBK be diharamke KBk bedi kafir ke soale apa dola nih kurang adok turun kurang be kancone kurang oke kopi ini kurang kentel kasih tahu ya di mana-mana yang namanya kopi itu seharusnya wadai cangkir Kalau kayak kiye kaya, iki bukan gelas e kopi goblok goblok Untung ora pecah Ya Allah dasar wong Tegalrejo Ganti sing panas kopinya kaya kaya, om, ya. Sedangnya kopi ne kaya kiye tak ya Tak nek kopi kopi Woi kamu sukanya kopi susu ya, Saya tahu kamu sukanya kopi susu. Kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turu lagi. Ya Allah, wong lanang kie kayak soda. Maksudnya apain ketemu susu pasti gembira. Maka arane soda, gembira. Eh kurang di susu, kurang goblok bocor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 Orang kok caya kimongan, ah, mangan meneng kilo, uwas toh, mangan baik. Orang budak budok baik. <tik> Karena burian apa ya? Itu di belakang juga ada manusia toh. Oh belakang banyak. Ya udah gebernya sopor saja. Nah. Ya udah cepat enggak apa-apa. Le, copotane ra apa le mesake sembrike le. Enggak usah pakai geber enggak apa-apa. Gewes. Ya Allah. Di belakang dari tadi ada suara enggak ada wujud. Tak pikir entut. Eh, copotane ra apa Benar ribut wae.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 Son semberesemi ki masya taudan jarati ana suarane rana wujute anto jenengi alhamdulillah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 o pak kamu di situ aja pak ganjeli pak ya bagus saik leh kayak di zoom leh kayak leh ya Allah rupanya kayak sumanto di dalam git udah lanjutin ya leh keperimen wangnya minggat oh kesel Ale ale dicopot ora apa-apa dicopot ora repot men Makane pengajian infak ngotoke kotak infak kowe ora bayar ya ning mburi. binatang ndelok monyet sangune 100.000. Nonton kiai infake 1000. Ya Allah. Larang kiai Sallu ala Muhammad lanjutkan ya, ya. bahwa ini bahas supaya kita tegar menghadapi corona betul corona ya makhluknya gusti Allah kayak keperimen ya lele dicopot weh dicopot ada yang naik sana dicopot sana Gak apa, itu jendela copot kayak itu daripada ribut tarian bareng-bareng nggak -bareng copot paling lah orang jiro ya amuk-amuk am panggungnya ambruk ya Allah. Ya. Ekstrim banget pengkalongan ya. Wedi aku. panitia lah sana naik. Ya Allah, iya. Lah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 eh mau kemana kamu oh ya Makasih ya Mas kamu kamu mulai bocumu mateng ya hmm. eh orang di bojo wuh mesak deh jomblo ini nggak apa-apa ya duduk lagi lanjutin sampai jam berapa pengajiannya Bu sekarang udah jam setengah satu minta jam satu berarti 30 menit lagi ya kenapa saya lihat karena jam saya baru pamer matamu kemumet ngajinya Tegarjo yg kenapa bu gue <tuk> yg ngono ngaji ngarpik tungkaknya selonjor keyo ngalah orang rumah ngasih tungkaknya meletek meletek yu yu Ambiar, ambiar. Shallu Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah wasiatnya kepada Sayyidina Ali? Sayyidina Ali sahabat sedulur kanjeng Nabi yang sangat spesial. Maka disebutkan rahmallahu Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Bahkan dikatakan ana Madinatul Ilmi wa Ali Abwa Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Satu hadis saya bacakan kenapa walaupun di tengah korona seperti ini optimisme harus dibangun satu dua harus ada yang berani mulai pengajian walaupun dengan standar covid supaya kemudian apa muncul optimisme matimu sesuk mergopo ini kuis ditulis dengan lawa hilmafud kita takut nggak keluar rumah pake masker social distancing di rumah terus ternyata matinya bukan karena korona Tapi nobo stres mergo diamuk bojone mati betul neng tetap dijogo karena saya khawatir nanti ada yang motong pengajian saya miftah menganjurkan pengajian nggak apa-apa walaupun corona kayak krek cangkemeh saya demi allah pak saya itu takut mau ngaji itu udah banyak yang neror hati-hati kalau sampai terjadi apa-apa lu Pak Bupati ngijini. Saya tadi pagi ketemu Pak Bupati tadi siang. Pak, sopo wae jenenge iki? Bupatimu iki? Pak Asip sunupane kaya batik iki lho. Pak Asip. Ora Pak Bupati. Mboten napa-napa, Gus. Insyaallah, maka saya memberanikan di sini. Mudah-mudahan saya tadi mau naik panggung sudah berdoa, apa Allahumma asrif 'an-nal wal waba wal bala wa wal kuruna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 dan dia tidak bermuja lasah dengan ulama dia tidak pengajian dengan ulama dia tidak yanlış dengan ulama dia tidak mencari ilmu kepada ulama apa kata rasulullah mata bir hatinya akan mati wajah bu konuda bir yanlış anlama var. dosa dosa konuda bir yanlış anlama var. Çünkü Karena ilmu itu menghidupkan hati. Makanya termaon supaya ini jadi tolak balak jenengan niat tindak meriki mergo pengin mujalasah kalleh ulama lan kiai. Insya Allah atine orang mati koronane sing mati. Eh amin gono lu, wigi malah HP we. Eh amin. Ah telat malekati minggat lele kesuwen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 jadi makanya dari jarak jauh bayarnya sama Wah. loh lontai seneng ngaji saya bilang sama mereka an nadru ila alim fahuwa ibadah memandang wajah kiai itu ibadah Woo. langsung mereka jawab subhanallah beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah dahopo isong ngeloni saya langsung lari mendekat untuk memberikan nasihat. Kan jira mungkin kiai kok pinginan. Saya ditanya, Gus minta kalau ngaji di lokalisasi pengen apa enggak? Ya pengen. Terus gimana? Ya ngempat. Masa dia ngajengane keprinen. Ya ra mungkin. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku mau mau menginsapkan mereka. Ya Bu ya.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 bulan suro itu dari istilah asuro orang jawa ngomong asuro susah, akhirnya depannya hilang, jadi suro untung yang hilang depannya coba kalau belakangnya suro itu dari asuro asuro itu apa? hari ke 10 bulan muharam orang Jawa nggak bisa ngomong ah shura menjadi suro dan nggak ada kaitannya dengan kelenik justru di bulan ini ketika kemudian kita memahami ayat wadah salah kabadi anniva ini Qrib Allah itu dekat ujibu dakwataaan semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah justru yang paling tepat adalah momentum bulan Muharram Orang jawa gak berani menikahkan anak di bulan Muharram Katanya apa? Karena nyiro Kidul katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram di bulan Suro Laku takon Laku takon nyiro rokidul ku mantu di anak epiro <gülüyor> <gülüyor> Ayo tak takon kalau pekalongan Kita punya guru besar, maha guru Kita punya murabbir ruh, al Habib Lutfi Tak takon kalian jenengan yorok Kidul iku wanten apa hey. arab ngomong wonten rong tahun delo arab ngomong orang ngomah ketemu <San> <San> <San> ya yamoh sorry ya aku tahu kamu naksir aku tapi sorry kita beda pemikiran kamu mikir aku, aku mikir via valen yaaaah sorry yu, yu kamu janda ya woyah para janda yakinlah bila cinta pertama kamu meninggalkan luka yakinlah cinta kedua kamu akan menghadirkan surga iya ya yeah, amin ye. dasar rondo geleman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 Kalau toh nyirorok idol itu ada Itu hanya setan yang wujudnya jin. Bagaimana cara ngusirnya Gampang bacakan ayat kursi Wa ilahu kum ilahu wahid Ilang Yang susah itu kalau digoda setan wujudnya manusia Jangan dibacakan ayat kursi Caranya gimana Gus Ambil kursinya Lemparkan kepalanya Laki kita itu berlebih-lebihan pak Ketakutan kita dengan Kidul Ada mungkin Tapi kita nggak boleh takut Banyak kawan saya setiap malam satu suro Kungkum di parang tritis, Ayo Gus Melu Katanya apa? Tabarukan ngalap berkah Karo kanjeng Kidul Tabarukan kalau anda sewan Habib Lutri abah Saya tabarukan Apa itu tabarukan? Alap berkat Mencari berkah Dari Habibana, boleh ngalah berkah kok nyiro kidul. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Setelah gempa bumi di Jogja tahun 2006. Bantul porak-poranda. Kenapa gempa bumi 6,5 skala Richter? Kan gempa bumi. Masa gempa bumi pes? Setahun kemudian, Pak, saya diminta sama Kementerian Kelautan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 Saya pengajen di Jakarta, kiyai, saya mau tanya, angin puting beliung bahasa Jawane opo, mumet dasku. Ternyata bahasa Jawa puting angin, muter -muter". Toh, angin puting beliung adalah angin pendl muter muter. Lo ija to angin puting beliung kok? Ulinomatam. Kiyai ngapa ya? Oh. nyawang Wanginyong, die, uesannya Wangbai. Saya jadi ingat lagunya Seventeen. Kemarin Engkau masih ada di sini bare modal. Tahun 2007 pak, sosialisasi gempa bumi dan tsunami di Bandul. Waktu itu. Kementerian Kelautan bilang sama saya begini, tolong Gus Miftah sampaikan bahwa gempa bumi itu fenomena alam. Kalau dari pandangan agama seperti apa? Lah saya bilang, ma'asaba min musibatin illa Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah, termasuk gempa bumi. Maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan bantul itu gempa bumi gara-gara Nyi Kidul marah. Waktu itu saya teriak, masih ada potongan videonya. Jangan percaya dengan Nyiroro Kidul. Kalau tak kemudian gempa bumi itu ada, semuanya atas izin Allah, bukan karena Nyiroro Kidul. Aku rapati Banyu Segara Kidul di pantai Depok itu naik ke darat, Pak. Orang-orang Bantul semuanya lari, jamaah pengajian lari. Nyiroro Kidul ngamuk. Nyiroro Kidul ngamuk. Langsung saya bilang, endi, <gülüyor> lah nyirot gitul matu rene, tarabine. Aku ayu kok. Hmm. Dan anda tahu apa yang terjadi? Banyune segorom balik lagi ke laut. Barangkali nyirot takut ketemu saya. Hmm. Tidak siap melihat cowok ganteng. Iyee. Saya mengatakan begini, Allah diayuk minuna bilqoih itu termasuk hal-hal yang kasat mata. Kita harus Percaya Tapi bukan kemudian kita diperbudak dengan keyakinan seperti itu Kita tuh kebablasen pak Kebablasen nikah ke anak di bulan suro enggak berani Saya dulu menikahnya di bulan suro, Justru ketika itu kemudian mertua saya menolak lagi bulan suro kururah urusan Lakulah harus menikahi anak anda tolong nikahkan saya di bulan ini Mertuaku mumet ndase di ditompok calon mantuni ngeyelan Orang ditompok kok ganteng temen Akhirnya saya menikah di bulan suruh dan apa yang terjadi Pak Subhanallah sing nyumbang okeh. Okay. Soalnya apa? Ora no, ana Ibu Bapak, orang Jawa itu memang ada nama ilmu namanya ilmu klenik. Contoh ilmu weton. Orang Jawa ada weton Paing, Legi, set, apa, apa apa namanya?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 Contoh, saya lahirnya Minggu Pahing, maka saya bikin pengajian di pondok malam Ahad Pahing. Saya nggak perlu nyebar undangan, orang-orang tahu kalau pengajian di tempat Gus itu ada malam Minggu Pahing. Itu namanya ilmu titen, boleh dipelajari nggak boleh diyakini saya menikahkan, santri saya dari pati dengan anak gunung kidul ibunya nggak berani menikahkan gara-gara apa? yang laki-laki wetone wage yang perempuan paeng katanya geyeng Lo saya bilang wage karo paeng ya geyeng wage karo wage gege wage karo kliwon, gewon wage karo legi, geli. Saya sormak, neden anne, annenin çocuklarını evlendirmiyor? Çünkü dipati, "Eğer ben çocuklarımdan birini evlendirdim, benim annem ölecek." diyor. Cevaplamak, "Evet, ölecek. Ama ne zaman? Cuma günü. Cuma günü. Cuma günü. Cuma günü. Cuma günü. Cuma günü. Cuma günü. Fathur Rohman Jumat Pon tidak cocok hidup di air ya. <tik> ABBG, nama ini Sinton. Oh, apa tuh? Nama ini Sinton. Habib Mustafa. Habib Mustafa, oh, Mustafa petornya apa Bib? Minggu Pahing. Oh Minggu Kliwon. Oh, Habib Mustafa Minggu Kliwon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 Maka bulan surah ini ayo Ini Ini yang paling penting malam hari ini Kenapa saya da, anda saya minta berdoa La yamuddu ta'akhuru amadil ato'mal ilhaifuydu'a Mujiban liyatsika Kata Ibnu ilah. Jangan pernah berputus asa Ketika ada keterlambatan Allah mengabulkan doamu Janganlah berputus asa Kenapa? Fahuwa dumina laka al ijabah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 Rumang so aman dunungerasan, tandoen iman sabernarimon, najan paspasan, randui buju sabunan. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben Madhen kula sowale wae kalih Abah bengi-bengi teng kanju Kula tindak Monggo sedaya ngadeg nyuwun kalih Gusti Allah ngusir korona dari muka bumi dari Pekalongan dan Indonesia. Amin. Semuanya berdiri. Shollu Nabi Muhammad. rasa ngadeg masak keseneng Ha. <gülüyor> ala Nabi Muhammad. <gülüyor> tangani diangkat sareng-sareng nyuwun kaliyan Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi kalbi khairullah. Tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali asma Allah. Amin. Nur Muhammad sallallahu cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabin Jalan Hiç kalbin, gayrullah, nuru Allah, la ilahe, yang lebih khusuk, hazirat. Jalla Allah, ma fi. ale ingkang langkung khusyuk salawat ijazah habib Lutfi, tolak corona bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammedin ala ali muhammedin bi adadi dawa'in allahumma salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adadi kulli ve dawain Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin bi adadi kulli ve dawain لِخَمْسَةٌ أُتْفِي بِهَا هَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَّةِ Al-Mustafa wa al-Murtada wa abnahuma wa Fatimah Likham satun utfi biha harral waba'il hatimah Al-Mustafa wa Harral waba'il hatimah Al-Mustafa wal-murtadah Wabnahuma wafatimah Allahumma srif annal gula' Walwaba' walbala' Watta'un wal-kuruna Innaka ala kulli shayin qadir Wala hawla wala kuwata illa billahi al-aliyyil adim Ya dal quwati al-matin Ya arhamar rahimin Walhamdulillahi rabbil alamin Maus Fatihah sepindah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibun ambali kaping 11. Al hadiniah wa lakul niyatin sholihah. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahiman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.